Assalamualaikum. Sudarlon berita malam edisi hari ini Sabtu 7 Januari 2017 dibacakan Ardiansyah. Ratusan warga di Trumon Tengah dan Trumon Timur diungsikan. Dua turis Eropa dilaporkan hilang di Pulau Banyak. Sebuah rumah di Lembah Sabil hangus dilalap api. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM.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 Udalun hujan deras yang mengguyur Aceh Selatan sejarah Bulalu menyebabkan tujuh kecamatan terendam banjir luapan. Bahkan ratusan warga di Trumon Tengah dan Trumon Timur terpaksa diungsikan karena banjir terus meninggi dan merendam rumah penduduk. Tujuh kecamatan yang terendam banjir yakni Klut Tengah, Klut Utara, Klut Selatan, Kota Bahagia, Trumon, Trumon Tengah, dan Trumon Timur. Tim gabungan terdiri dari BPBD, SAR, personil TNI Polri, PMI, dan Rabi Aceh Selatan terus melakukan upaya evakuasi terhadap korban banjir di beberapa kecamatan dimaksud. Khusus di Trumon Tengah dan Trumon Timur, korban diungsikan di komplek Kompi Brimob Trumon Tengah. Ketua SAR Aceh Selatan, Mai Hendri, mengatakan ketinggian air di beberapa titik mencapai 1 meter lebih. Tim relawan terus memantau kondisi banjir di lapangan. Sementara itu, Sekda Aceh Selatan, Hanas Judin, beserta rombongan sudah turun melakukan kunjungan ke enam kecamatan yang dilanda banjir. Dalam kunjungan itu, Sekda Aceh Selatan juga turun menyalurkan bantuan masa panik. Sudah 2 turis Eropa dilaporkan hilang di Pulau Banya, Aceh Singkil, sejak 6 Desember lalu. Keduanya adalah Kelina perempuan warga negara Jerman, dan Ivan G. Mislain, pria warga Belgia. Informasi dua bule asal Eropa itu hilang baru diketahui Serambi FM Sabtu siang tadi. Padahal sudah sebulan tidak ada kabar terkait keberadaan warga asing di Pulau Banyak itu. Tim SAR serta Muspika Pulau Banyak sedang melakukan pencarian dua turis yang hilang tersebut. Kapolres Aceh Singkil KBPI An Rizkian mengatakan pada 5 Desember lalu dua turis asal Eropa itu menginap di Losmen Lai Kombi di Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak. Esok harinya mereka check out dari losmen dan pergi untuk berkemah dengan naik Kayak sewaan dari warga Sementara tas milik mereka dititip Di penginapan laik kombi Namun sudah hampir sebulan warga asing itu Tidak kembali ke penginapan dan tidak ada kabar Tim Sar dan Muspika Pulau Banyak Sudah berusaha melakukan pencarian Namun belum membuahkan hasil Namun demikian proses pencarian Masih berlangsung Darlon sebuah rumah di kompleks perumahan Dua lokasi Dusun Padang Bakring Desa Sukadamai Kecamatan Lembah Sabil Aceh Barat Daya terbakar Sabtu dini Tidak ada korban jiwa dalam musibah itu karena saat kebakaran terjadi di rumah itu sedang tidak ada penghuni. Rumah yang terbakar adalah milik Baidarus 35 tahun. Saat terbakar Baidarus beserta istri dan dua anaknya sedang tidak berada di rumah. Keduanya sudah keluar rumah pergi menjaga kebun durian di lokasi kebun dusun Alutringgading, Desa Persiapan Aceh. M. Samin warga Desa Sukadamai juga staf pada BPBK Abdia mengatakan kebakaran terjadi pukul 3.00 dini hari dalam suasana hujan gerimis. Api yang muncul dari dalam rumah mengejutkan warga yang menghuni kompleks perumahan du'afa tersebut. Warga berusaha memberikan pertolongan. Namun kobaran api baru berhasil dijinakkan setelah BPBK Abdi menurunkan tiga unit mobil pemadam. Untuk sementara Baidarus dan istri serta dua anaknya harus mengungsi ke rumah anggota keluarganya di desa Menasa Sukun, Kecamatan Lembah Sabil. BPBK telah menyalurkan bantuan kepada korban. Darlun hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Selatan tidak hanya mengundang terjadinya banjir di tujuh kecamatan, Namun sekitar 8 unit rumah warga di desa Koto Indarung dan Siurai-Urai kecamatan Kulut Tengah juga dilaporkan rusak akibat abrasi yang meluas. Anggota DPRK C Selatan Mustarudin mengatakan abrasi yang terjadi di Koto Indarung dan Siurai-Urai sudah berlangsung lama. Sudah ada puluhan rumah warga di sepanjang aliran sungai tersebut rusak akibat meluasnya abrasi karena terjangan banjir. Pihaknya meminta kepada Pemkap Aceh Selatan untuk memprioritaskan penanganan abrasi di dua desa tersebut sebelum pemukiman penduduk musnah akibat abrasi yang mengganas. Bahkan abrasi kali ini sebanyak 8 unit rumah warga di bantaran aliran sungai Klut menjadi rusak. Mustarudin mengungkapkan banjir luapan yang mengundang terjadinya abrasi di dua desa di kecamatan Klut Tengah itu hanya bisa diatasi dengan pembangunan tebing pengaman dari batu gajah karena itu pemerintah harus memprioritaskan penanganan abrasi. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Event. Darlun seorang mahasiswa ditemukan tewas gantung diri di Medan Jumat malam. Panto Sihombing 19 tahun, mahasiswa Politeknik Negeri Medan ditemukan tewas dengan kondisi tergantung di kamar kosnya Jalan Abdul Hakim Gang Susuk 3 Medan Selayang. Kapol Sekta Medan Sunggal Kompol Daniel Marunduri menduga korban melakukan aksi bunuh diri pada Kamis malam lalu sebab pada sorenya korban masih berkumpul dengan teman-teman kuliahnya. Jasad korban baru ditemukan selang sehari berikutnya setelah seorang temannya curiga karena tidak melihat korban seharian. Karena penasaran saksi tersebut mendatangi kos korban yang berada di belakang gedung Universitas Sumatera Utara. Saat itulah diketahui korban tewas tergantung. Polisi belum bisa menyimpulkan yang menyebabkan korban memilih mati muda. Dari keterangan rekarkannya, korban diketahui tidak memiliki masalah serius. Polisi pun menduga korban memiliki masalah dengan keluarganya yang tinggal di Lintongnihuta, Kabupaten Humbahas, Sumatera Utara. Jalun Ketua Panwasli Aceh, Samsul Bahri mengatakan akan menindaklanjuti hasil rekomendasi Komisi Penyiaran Indonesia atau KPIA terkait pelanggaran yang dilakukan tiga pasangan calon gubernur Aceh saat debat kandidat tahap pertama karena berujar di luar konteks pilkada. Pihaknya akan mengklarifikasi kepada tiga paslon itu. Ketiga paslon yang dinilai KPIA itu adalah nomor urut 2 Zakaria Samante Alaidin Syah nomor urut 3 Abdullah Putih Syahid Mustafa Usab, dan nomor urut 4 Dr. Zaini Abdullah Nasaruddin. Ketiga pasangan ini disebut KPIA telah berujar di luar konteks pilkada dan tidak pantas serta mendiskreditkan orang lain dalam debat yang disiarkan secara langsung oleh Metro TV pada Kamis 22 Desember lalu. Ketua Panwasli Aceh Samsul Bahri mengatakan surat rekomendasi KPIA sudah diterima, pihaknya akan mengkaji dan selanjutnya dipanggil pasangan calon yang direkomendasi tersebut untuk diminta klarifikasi. Karena itu masuk kepada Black Campaign atau kampanye hitam. Panwasli tidak bisa menindak karena itu wewenangnya, karena hal tersebut wewenang KPIA. Ia menjelaskan setelah melakukan klarifikasi kepada ketiga paslon tersebut, kemudian pihaknya akan memberikan peringatan agar tidak mengulangi lagi pada debat selanjutnya. Darlun kesadaran masyarakat Biren untuk membuang sampah pada tempatnya masih sangat kurang. Hal tersebut terlihat masih banyaknya sampah bertumpukan di persimpangan jalan antara Jalan Langgar Square dan Jalan Rel Kereta Api Gampung Bandar Birun, Kecamatan Kota Juang. Meskipun dinas terkait telah menyediakan lokasi untuk tempat membuang sampah, namun masyarakat tetap saja membuang berbagai jenis sampah di tempat terlarang. Padahal di kawasan Jalan Langgar Square merupakan tempat para pedagang menjual berbagai kuliner siap saji. Asmidar Pedagang Gorengan mengatakan sampah itu tidak hanya mengganggu aktivitas warga yang melewati jalan, namun juga berimbas pada para pedagang. Menurutnya masyarakat yang membuang sampah di daerah tersebut kebanyakan masyarakat dari desa lain. Hasan Basri warga lainnya mengatakan selama ini dinas terkait cuma sehari sekali mengangkut sampah dengan menggunakan truk pada pagi hari sementara masyarakat yang membuang sampah di kawasan Langgar Square itu sesuka hati tanpa batas waktu meski telah dipasang tanda peringatan larangan membuang sampah. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permakian berita malam edisi Sabtu 7 Januari 2017.